Mitra bisnis, BBM sangat sulit didapat di sejumlah daerah di Indonesia seperti Jambi dan Kalimantan. Para supir terkadang harus antri sehari semalam untuk mendapatkan bahan bakar BBM dengan panjang antrian dapat mencapai 1 km. Lucunya, kelangkaan BBM ini juga terjadi di kota Balikpapan. Yang Notabene merupakan kota minyak. Di sisi lain kelangkaan BBM dipastikan akan memperlambat jalur distribusi yang akan merugikan bagi pengusaha dan konsumen. Untuk membahas hal ini saya telah tersambung dengan ekonom Panderaja Silalahi. Pak Panday apa komentar Anda? Memang itu konsekuensi logis daripada apa namanya? adanya barang yang sama dijual dengan harga yang berbeda kan di pasar yang sama. Jadi kebijakannya udah jelas salah ya. Eh, pasar akan melawan kan. Maksudnya apa? Kan ada yang bersubsidi, minyak yang sama, ada yang dijual dengan harga yang berbeda. Kata di dalam juga yang bersubsidi dan minyak yang premium yang sama kan ber, eh, harganya bisa berbeda kan. Dibanding dengan pertama, selagi berbeda, ya jelas penyelidup akan terjadi, yang bersubsidi masuk ke industri akan terjadi. Jadi dari dulu kan para nah, ekonom sudah mengomongkan ngomong itu, dan kalau itu dibatasi tidak ada solusinya, orang makin takut kan, akan nimbun sebentar lagi. Ada saran agar kelangkaan ini tidak terjadi lagi? Ya, perbedaan harga itu kan intinya, perbedaan harga itu jangan sampai ada di pasar yang sama kan, itu penyembuhan total. Tapi sekarang eh, belum penyembuhan total, artinya kalau permintaan itu 100, penuhilah 100 kan. Ya kalau dipenuhi akan, akan tetap merasa sakit kan, ya? kalau pasarnya butuh 100 seperti yang terjadi sekarang kan, yang diberikan 80, Ya jadi antri kan, masa bisa kita batasi itu artinya kan kebijakan yang salah polisi yang disuruh kerja nggak benar itu. ya eh, tahu naikkan harganya, sesuaikan harganya kan. sampai tenaga belinya bertahap supaya tidak bisa disupply. Demikian pande Raja Silalahi, saya Dinda Natasha.